Saat puasa ada darah gusi yang sakit Batal tidak puasanya Oh enggak Kalau gusi itu memang tidak bisa diantisipasi Tidak bisa di Tiba-tiba keluar dengan sendirinya Dan ditahan-tahan tidak bisa Makanya itu Dimaafkan Ada sebagian karang gigi yang menusuk gusi gigi gigi gusi Sehingga tiba-tiba ketawa Keluar darah Ini keluar darah Selagi kita susah untuk me membuangnya Maka ditelan pun itu Dimaafkan ya dimaafkan seperti itu jadi nggak apa-apa tapi berbeda kalau karena luka yang kita buat atau karena apa mohon maaf cabut gigi di siang hari ya nggak batal puasa asalkan apa giginya jangan di telen sama darahnya karena dibuat ini Makanya kalau mau, -mau melepas gigi di, di malam hari. Jadi asalkan bisa menahan agar tidak menelan, menelan darahnya tidak. Tampak, karena ini kita yang buat. Atau kita luka. Luka. Tidak tahu kita megang apa, keluka Mulut kita luka. Maka kalau kita telan, tatal. Karena luka itu bukan, luka itu terjadinya bukan terus-menerus. Tapi kalau gusi berdarah itu kadang-kadang tidak -kadang bisa ditahan. itu. Ketawa begini, begini ketawa keluar darah. Itu dimaafkan. Baik, tadi ada ibu di sebelah sana itu kelihatan aja kok tangannya begini-begini itu. Maksudnya tanya apa ibu? Sikat gigi. Ibu tanya sikat gigi batal puasa? Batal gak bu? Ya enggak, asalkan sikatnya jangan ditelen ibu. Kan sudah jelas bu ya? Enggak ada, kalau belajar di sini yakin sangat jelas. Enggak ada setengah jelas tuh. Masa sikat giginya ditelen? Ya batal lah. <laughs> Jadi asalkan sikat giginya tidak ditelen maka tidak batal. Adapun odol yang ada bau, ada warna, ba, rasanya itu makruh menjadi ma makruh kalau kita sikat gigi tanpa odol tidak ada makruh. Bahkan itu bisa masuk bab siwak karena termasuk membersihkan mulut dengan sesuatu yang kasar itu adalah sun sunnah. Tapi kalau sudah ada odolnya menjadi makruh karena ada rasanya. Batal enggak? Masih bingung Ibu ini. Ya enggak batal pokoknya jangan ditelan, Bu. Ini ya, boleh. Makanya belajar fikih dengan kita ini enggak boleh setengah-setengah, harus yakin. Makanya biasanya pertanyaan itu datang karena apa? tidak ngikuti dari awal itu. Kalau ngikuti dari awal enggak akan bertanya nanti. Wah, sampai ada kemarin di Bogor enggak ada berani bertanya. Kenapa? Takut disalahin. karena sudah sangat jelas masih tanya lagi kan gitu. Baik, ya. Enggak apa-apa. Tanya boleh semuanya.